Kutau, kau ragu, akan hadirku Coba memasuki hidupmu Kutau, kau takkan pernah percaya Dengan kata cinta yang ada Namun that time la I've got to go Nah, nah, nah, nah, apa, ngelayang, ngelayang Untuk musulamanya, Untuk musulamanya um, berarti kita gelap ya nana, nana, nana. Itu bikin, kayaknya kita masih rekaman di Nah, nah, musika. Oh, musika ya, ya Musika itu musika. Dah, musika. ya Itu emang lagu yang saya, apa, e, liriknya sih aku yang tulis tapi musik kita bikin bareng bareng, bareng. Karena gue ingat waktu itu kita bikin gaed, hmm. e, kita workshop di musikagat, yeah. langsung bikin gaed Jadi tuh memang ungu banget kalau lagu itu justru di album album album itu gua lihat ungu banget deh. Semuanya itu <laughs> tentang. Pengalaman <mana?"> cinta yang enggak <laughs> bisa dilupakan. Iya. <clears throat> semua kan berawal dari cinta monyet iya, ya. Belajar. <laughs> semua berawal dari masa-masa sekolah gitu kan. Kita juga enggak tahu, saya pribadi enggak bisa menerjemahkan apa itu cinta yang kita tahu, kita suka. Yeah. Gitu loh kan, kita suka terus kita ketemu lihat-lihat aja udah senang banget ya. Gitu. Kalau dibilang berkesan ya, Semua berkesan sih namanya kita lagi demen Kasihnya gitu kan, miskin. lagi suka gitu ya, pasti berkesan. Itu gua sih, enggak tahu kalau Mbame. Lu kan enggak pernah pacaran deh. Langsung kawin. Langsung kawin. Dia tahu sih soalnya. Hah? Sing Oh, lu habis itu baru pacaran ya? Maksudnya Abis, habis. Kalau STM kagak kan saya <laughs> itu kok <cowok> semua. <laughs>